Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'ainuhu wa nasta'gfiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min sayyati a'amalina Man yahdihillahu falamudillalah وَمَنْ يُدْلِلْ فَلَا هَا دِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهَ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهُ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ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 Ya ayahal الذين آمنوا تقول الله وقول قولا سديدا يسلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدَ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ Wa khairal hadih, hadih Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Wa syaral umuri muhdathatuhah fa inna kulla muhdathatin bid'ah Wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar Alhamdulillah, segenap puji hanya bagi Allah, Rabb semesta alam Walhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa syukur yang tiada tara, rasa syukur yang amat sangat. Dengan sebab nikmat-nikmat yang Allah curahkan kepada kita, maka ibadah bisa tertunaikan dengan baik. Maka Amal-amal ketaatan Bisa pula dilaksanakan Dengan sebaik-baiknya Dan berbagai amalan kebaikan lainnya Dengan sebab nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala Bisa kita tunaikan Karenanya Sudah sepatutnya manakala Kita senantiasa Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan rasa syukur yang amat sangat. Sungguh beruntung seorang hamba yang pandai bersyukur. Karena dengan sikap syukurnya itu akan menjadi kredit poin bagi dia. Akan mendapatkan kebaikan demi kebaikan dengan sikap syukurnya itu bahkan nikmatnya pun ditambah Allah subhanahu wa taala menyebutkan dalam satu ayat wa ittaadzana rabbukum la inshaqartum la azidannakum wa la inkafrtum inna azabi la dan ingatlah ketika رب kalian Allah Subhanahu wa taala memaklumkan la in jika kalian bersyukur la azidannakum sungguh pasti ya. aku tambahkan nikmat itu kepada kalian sebaliknya ketika rasa syukur itu tercerabut dari diri seseorang ya kufur nikmat. Maka di dalam ayat ini disebutkan wala ingkafartum jika kalian mengkufurinya. kufur nikmat. Inna adhabi lasyadid. Sungguh siksa-Ku sangatlah keras. Seseorang yang bersyukur artinya ia akan mendapatkan ya, satu kebaikan bagi dirinya dan sebaliknya bagi yang kufur nikmat, tentu Allah akan memberi balasan pula. Maka orang-orang yang bersyukur yang senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa maka ia termasuk dari apa yang disebutkan di dalam ayat wa qalilum min ibadiyasyakur dan amat sedikit sekali dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Inilah Nikmat Allah Subhanahu Wa Taala ya, dengan kita mensyukurnya mudah-mudahan Allah tambahkan kebaikan demi kebaikan Allah tambahkan nikmat-nikmat itu kepada diri kita. Pembahasan pada kesempatan hari ini kita akan membahas terkait dengan hikmah Haji, ya, karena ini memang musim musim Haji. Ya, dan saudara-saudara kita sudah sebagian berangkat ke Tanah Suci Untuk menunaikan uh, rukun Islam yang kelima ya, Kemudian nanti pembahasan lainnya terkait dengan masalah kurban, hikmah kurban ya, Masalah fikihnya terkait dengan fikih kurban ya, Mudah-mudahan nanti dibahas oleh para asatidah ya, terutama mungkin asatidah di sini terkait fikihnya yang ingin saya sampaikan dalam majelis ini adalah hikmah dari berkurban itu sendiri. Nah, jadi karena pembahasannya ya, yang bisa dibagi menjadi dua, maka untuk sesi pertama kita akan membahas atau mengangkat masalah hikmah haji kemudian nanti sesi kedua jeda istirahat coffee break ada kopinya enggak? saya saya beri nama coffee break ada kopinya enggak? ada ya insya allah ada maka insya allah nanti ngopi dulu ya enaknya enaknya taklim di uh, al hijrah itu begitu ya ada kopinya mungkin ada seneknya juga ya ada tidak biasanya seneknya di umahat sana, ya khusus untuk umahat biasanya. Nah tapi yang jelas begitu kita ada jeda, ada istirahat, ada ada waktu untuk ya sekedar me apa namanya kaki kita diselonjorkan istilah orang Solo itu menyelonjorkan kaki, ya meluruskan kaki supaya tidak terlalu lama bertekuk lutut kita. Bukan bertekuk lutut, tapi bertekuk lutut kita supaya tidak terlalu lama. Karena di sini ada peserta yang sudah usia lanjut juga. Berbahaya kalau terlalu lama lututnya ditekuk. Ya, jadi ada jeda, nanti sekitar 1.4 jam, 20 menit ya, sambil minum kopi. Kemudian nanti sesi kedua baru kita membahas tentang hikmah kurban ya, sampai zuhur. Nanti badal zuhur, insya Allah kita khususkan ya, Badal zuhur atau setelah sholat sunnah zuhur Kita khususkan untuk tanya jawab ya, Jadi tetap tiga sesi Meskipun sesi yang pagi hari saya terlambat datang Ya, ya bukan apa-apa, saya bukan salah saya Saya salah kereta gitu. Keretanya terlambat ya, uh, Terhenti di nagrek Entah wallah alam apa sebabnya ya. 50 menitan, mungkin sekitar 50 menitan. Jadi tiba di Kircon, di Kiara Condong, sudah setengah lima. Jadi tidak bisa mengejar untuk sesi yang pertama. Ya Tapi tetap kita adakan tiga sesi begitu. Sesi pertama tadi masalah haji, sesi kedua masalah kurban, sesi yang ketiga tanya jawab. InsyaAllah demikian. Taib. <tuh> untuk masalah haji, Ya. Apa itu haji Sheikh Salih al Fauzan Hafidhullah Ta'ala menyebutkan Al-hajju ma'nahu fil-lughah Al-qasdu Haji itu Pengertian secara bahasa Artinya al-qasdu ya, Bermaksud ya, Berniat Memaksudkan untuk melakukan sesuatu ya. Wa amma fis syar'i Adapun secara syariat pengertiannya fahuwa qasdul baitil harami ya liada'i manasik ya liada'i manasikil hajji wal umrati taqarruban ilaullahi jadi haji adalah qasdul baitil haram bermaksud untuk pergi ke Baitul Haram ke Mekkah ke tanah suci ke hadapan Ka'bah untuk apa liada'i manasikil liada'i manasikil hajj ya wal umrah yaitu untuk melaksanakan manasik prosesi ibadah haji dan umrah jadi kalau orang berhaji itu otomatis menunaikan umrah Apalagi hajinya tamato Umrahnya didahulukan ya. Takaruban ila Allahi Jalla wa'ala Sebagai bentuk upaya untuk mendekatkan diri Takaruban Mendekatkan diri Ila Jalla wa'ala Kepada Allah ya, Jalla wa'ala Yang maha mulia dan maha tinggi Fal hajju wal umrata ibadatani lillahi azza wajall. Haji dan umrah adalah dua ibadah lillahi azza wajall yang hanya diperuntukkan bagi Allah azza wajall. Ya. Walakin ya, akan tetapi maka nahuma ya, tempat keduanya wa mahallahuma dan tempat kedudukan keduanya Di Masjidil Haram ya, di Masjidil Haram wa ma haulahu minal masya'ir dan di sekitar Masjidil Haram yaitu yang disebut atau yang termasuk dengan al-masya'ir ya, al-masya'ir ya, yaitu meliputi Mina Arofah, kemudian Muzdalifah Itu namanya Masya'ir ya, Tempat-tempat Syiar keislaman Ada tiga tempat ya Mina Muzdalifah Dan e, Arofah ya, Tiga tempat itu Jadi Perbedaan Umroh dan haji Kalau Umroh seluruh prosesi manasiknya ditunaikan di Masjidil Haram. Ya. Ya. Seperti ya, kecuali mikot, ya, kecuali berihromnya. Ihrom di tempat-tempat mikot. Ya, Ihromnya bagi jamaah umroh yang berasal dari arah kota Madinah maka tempat miqatnya di Dhul Hulaifah. Ya, kalau berangkat dari Indonesia nanti langsung mau umroh, ya, dari Indonesia langsung, maka miqatnya di atas udara. Artinya di dalam pesawat terbang. Ketika sampai batas miqat Yalamlam. Ya, jadi sudah bertalbiah ketika melewati Yalamlam. Nah. Kalau dari arah Yaman atau dari arah yang lain, micotnya bisa di Qurnul Manazil atau Sirr atau Sa'ir Kabir, ya. <tuh> itu diantara ya, Jadi kalau prosesi umrah, tawaf, sa'i, kemudian tahallul, itu saja umrah. Jadi tempatnya tidak meliputi masya'ir haram. Kalau haji maka selain melakukan umroh yaitu melakukan tawaf, sa'i dan tahallul juga nanti dimulai pada tanggal 8 Dzulhijjah para jemaah haji menuju ke Mina untuk tarwiyah ya untuk tarwiyah. Tapi sebagian besar jemaah haji Indonesia Tanggal 8 langsung ke Arofah. Ya. Jadi tidak melakukan tarwiyah. Nah ini ya, terkait dengan haji. Kalau haji ada tempat di mana pelaksanaannya itu di luar Masjidil Haram. Yaitu yang disebut dengan Al-Masha'ir. Ya. Di Mina, dari tanggal 8 ke Mina, tanggal 9 ke Arofah, untuk wukuf, dari mulai zawal, tergelincirnya matahari ke arah barat. ya Waktu masuk sholat duhur, dimulai wukuf ya, dari waktu itu. Sampai guru bussyam, sampai matahari tenggelam. Sampai memasuki waktu sholat maghrib. Itu wukuf. Ya. Kemudian setelah wukuf, ya, posisi jama'ah haji pada tanggal, itu sudah berarti sudah tanggal 10, karena wukuf tanggal 9 Dhul Hijjah. Tanggal 10-nya berarti malam tanggal 10, jamaah haji berpindah tempat dari Arofa, bergerak untuk berpindah tempat ke Muzdalifah. Di Muzdalifah mengerjakan apa? Mengerjakan sholat isya dan maghrib dengan jama' kosor. Setelah itu jamaah haji istirahat. Tidak ada aktivitas apapun. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sholat malam. Artinya tidak sholat tahajud. Ya, mungkin. Jadi nanti hanya tidur saja di muzdalifah. Tidur beratap langit dan beralas seadanya. Beralas yang kita bawa. Jadi tidak ada tenda, tidak ada dinding pemisah, tidak ada sekat-sekat kamar tidak ada. Tidur di lapangan terbuka. Itu namanya mabit di Muzdalifah. Nikmat sekali. Ya, beratapkan langit. Ya. Biasanya sulit tidur karena lihat bintang-bintang. Banyak sekali, ya. Bagi yang tidak terbiasa ya mungkin ya sulit, akan sulit tidur. Tapi bagi yang capek ya tidur saja. Ya. Jadi itu di Musdalifah. Memang untuk istirahat karena besoknya pada tanggal 10 jemaah haji melakukan empat amalan. Empat ya, amalan itu ya, pada waktu duha pada tanggal 10nya. 10nya di Indonesia hari Id, ya, yomil Id, Idul Adha, menyembelih kurban. Nah di sana ya, pada tanggal 10 jemaah haji Berusaha untuk bisa menyelesaikan empat amalan pada tanggal 10 Dhuhr hijrah, yaitu melempar jumroh akobah di waktu duha, itu afdolnya di waktu duha. Ya, jadi dari Mina jamaah haji beranjak berjalan kaki menuju ke jamarot tempat pelemparan untuk melempar jumroh akobah. Bagi jamaah haji yang masih mampu Ya, dari setelah melempar jumrah akobah Dengan tujuh butir batu kerikil Kemudian selesai melempar Bisa jalan kaki langsung ya, Berjalan kaki ambil arah kiri Berjalan kaki menuju ke masjidil haram Untuk apa? Melakukan tawaf ifabah Ini amalan yang kedua Ya Setelah melempar jumrah akobah Kemudian uh, melakukan tawaf ifabah Ya Nah, menuju ke Masjidil Haram, jalan kaki Kurang lebih sekitar 2,5 sampai 3 km Ya kan? Dekat sekali Dekat sekali ya Dari sini kemana kalau 3 km? Hah? Dari sini ke jalan raya Dekat sekali berarti Dekat sekali ya Atau dari sini ke perumahan apa itu? Manglayang? Perumahan situ, dari sini ke perumahan itu. Tapi bolak-balik, berapa kali gitu. Nah itu nanti ada, bisa sekitar 3 sampai 4. Ya 4 kali bolak-balik, 3 kilometer insya Allah. Dekat sekali insya Allah. Nah apalagi di sana, ya, jalan kaki tidak terasa. ya Tidak terasa jalan kaki karena di sebelah-sebelah kiri itu banyak kontainer. Ya, memberikan makanan-makanan Minuman gratis Dibagi-bagikan ke jamaah haji yang, Dan jalan itu hanya khusus Untuk para pejalan kaki Tidak ada kerendaraan roda empat Kecuali yang membawa makanan Untuk dibagikan ke jamaah haji Sampai kemudian di Masjidil Haram Menunaikan tawaf Tujuh kali, kemudian sa'i ya, Yang itu disebut dengan tawaf ifabah Kemudian Bertahalul Ya menggundul rambut selesai itu berarti selesai menunaikan lempar jumrah akobah tawaf ifabah kemudian bertahalul maka sudah melakukan tahalul awal artinya sudah melakukan tahalul awal eh, apa eh, tahalul sani sudah melakukan itu berarti sudah semua ya ter bebaskan. Artinya larangan-larangan ihram itu sudah tidak berlaku. Ditambah dengan nanti tanggal 10 menyembelih hadyu. Itu tanggal 10, kemudian nanti tanggal 11 setelah dari Masjidil Haram kembali lagi ke Mina untuk mabit di Mina. Tanggal 11, 12 atau 13 bagi yang mengambil nafar tsani menjadi sampai tanggal 13. Siang setelah masuk waktu duhur Kemudian melempar Jumrah Ula, Wusto, dan Akobah ya, nah, Setelah itu kembali ke tenda lagi Besoknya seperti itu lagi ya, Kalau mau nafar nafarthani sampai tanggal 13 Besoknya melakukan pelemparan lagi Setelah itu pulang Artinya keluar dari Mina Maka selesai prosesi haji Jadi hanya tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10 Sebelas, dua belas, tiga belas. Sekitar enam hari. Untuk melakukan prosesi haji. Itu ya aktivitasnya selain di Masjidil Haram juga di Al-Masha'ir. Yaitu di Arafah, Mina, dan Muzdalifah. falau annahu hajja ila ghairil seandainya ada orang menunaikan haji di luar Ka'bah artinya di tempat lain ya, selain di tanah suci ini falayuqbala hajjuhu maka tidak diterima hajinya apakah ada orang yang menunaikan haji di luar Ka'bah ada di mana di Sulawesi Selatan ya, naik ke gunung apa itu? Pangraing atau apa? Itu nama gunungnya di daerah Bantaing sana. Naik ke gunung sana, melakukan tawaf. Di sana, turun dari gunung, sudah haji. Jadi ada. Maka yang seperti itu, Fala yukbal hajjuhu tidak disebut sebagai haji. Bahkan itu sebagai perbuatan bid'ah ah, Perbuatan yang tidak ada tuntunannya dari akab wa iza a'taqada annahu yahuju ila qabri aw ila darihin aw ila binaatin aw ila syajarin fa innahu yartaddu 'an dinil islam maka seseorang yang berkeyakinan bahwasanya haji itu bisa dilakukan dengan ya, hajinya ke kuburan tertentu ya, ke pemakaman tertentu atau ke bangunan tertentu atau ke pohon tertentu yar taddu an dinil islam ya murtad dari agama Islam ya karena itu tadi ya melaksanakan satu bentuk ibadah yang ibadah itu di, ya, dibuat-buat sendiri dengan keyakinan tertentu ya dengan keyakinan tertentu keyakinan di dalam kubur si mayit ini misalnya atau keyakinan pohon tersebut ya, memiliki kekuatan gaib dan lain sebagainya, itu adalah satu bentuk keyakinan yang tidak boleh bagi seorang Muslim. Falasahuna kaseyun yahud yahudu ilahi illa baitullah azza wajall al baitul atiq maka ya, dalam permasalahan haji ini tidak boleh tidak berhaji itu kecuali ke ke baitullah. Azawajal, ya, Artinya Berhaji di Ka'bah Atau disebut Al-Baytul Atiq ya, Al-Baytul Atiq Rumah Al-Atiq Fatu'adda ya. Manasikul Hajj Maka ditunaikan Manasik hajinya itu Wal-umrati dan umrohnya itu Indah wa hawlahu Yaitu di sekitar Ka'bah Yaitu di di, apa, di dalam area Ka'bah dan di sekitarnya Kama Ammarullahu Sebagaimana Allah telah memerintahkan ya, Walhajju fizzamanin maksus Dan haji itu pada waktu yang sudah ditentukan Sudah dikhususkan Kama Qala Ta'ala Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman Alhajju ashhurum ma'lumat Haji itu pada bulan-bulan maklumat yang sudah ditentukan bulan-bulannya. Wa amal umratu, adapun umrah, fa fi kulli sanah. Maka setiap tahun boleh ditunaikan umrah itu. Tidak ada ketentuan bulannya. Laisalah waktun muhaddadun. Tidak ada waktu yang dibatasi untuk menunaikan umrah. Wa qala ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Manistato'a ilaihi sabila Ya Berhaji itu ditunaikan Manistato'a Bagi siapa yang mampu Ilaihi sabila Untuk menempuh perjalanannya ya. Kenapa demikian? Diwajibkan bagi yang mampu ya. Manistato'a ilaihi sabila Bagi yang mampu menempuh perjalanannya Kenapa haji itu diwajibkan bagi yang mampu. Kalau lama kanal hajju yahtaju ila nafakoh. Karena haji itu membutuhkan kepada nafakoh. Ya, nafakoh biaya untuk dirinya yang berangkat haji. Dan nafakoh untuk yang ditinggalkan. Ya, untuk yang ditinggalkannya. Wayahtaju ila safar Membutuhkan nafkah ketika safar Berpergian Wafihi masyakotun Di dalam haji itu pun ya, Mengandung masyakoh Kesulitan-kesulitan ya, ya. Jadi Kesulitannya banyak ya. Baik kesulitan secara fisik Juga masyakohnya banyak ya. Kesusahan-kesusahannya itu Banyak Ya Bahkan yang sifatnya e, psikis juga banyak Sifatnya kejiwaan, sifatnya keadaan hati itu banyak Ketika orang berhaji ya Ketika orang berhaji Misal satu kamar dihuni sekian orang Sekian orang ini ya, kamarnya ber AC ya, Ada satu orang saja yang tidak biasa pakai AC ya kalau pakai AC bersin terus. Nah, itu gangguan yang lain. Duh, udah panas. Masa AC-nya dimatikan. Ya, akhirnya begitu. Yang tidak suka AC tidur, AC-nya terus nyalakan. Nanti begitu kedinginan, yang tidak suka AC ambil matikan. Terus saja, bangun tidur matikan AC, bangun tidur nyalakan AC, begitu. Itu itu bisa jadi masalah. Ya. Itu bisa jadi masalah. Kalau masing-masing tidak memiliki tafahum, saling memahami, saling mengerti, itu bisa jadi masalah dalam satu kamar itu. Ya. Jadi terlihat seperti sepele, tapi membutuhkan kedewasaan, membutuhkan kepribadian yang benar-benar bisa saling memahami. Dan ini salah satu hikmah berhaji. Salah satu hikmah berhaji adalah bagaimana kita bisa mengendalikan sikap ego kita, egoisme kita. Sikap egois kita itu bisa dikendalikan. Kenapa? Karena hidup kita ini bersama dalam satu kamar itu kan masing-masing orang punya punya kebutuhan, punya kepentingan. Nah, Di situlah rasa egois kita harus kita tundukkan harus kita tundukkan itu baru terkait dengan masalah pertemanan ya terkait dengan masalah pertemanan nanti kalau misalnya pernah terjadi pernah kejadian ya, suami istri ya karena habis uh, lempar jumroh akobah itu mau melaksanakan tawaf ifthal boh dan memilih jalan kaki ya, sebab kalau naik kendaraan pun akan akan mengalami kemacetan lebih lama. Jadi memilih jalan kaki itu bisa lebih cepat daripada naik kendaraan. Akhirnya jalan kaki suami istri. Ya, namanya suami istri kan mungkin suaminya langkah kakinya lebih panjang sedangkan istri langkah kakinya lebih pendek. Akhirnya apa? Kan ke, langkah kaki istri kedodoran terus, ketinggalan terus. Nah, karena ketinggalan suaminya, gimana sih jalan? Nah, kan begitu. Itu itu sudah mulai itu. Ya, itu sudah jadi masalah. Ya, langkah kaki suami istri saja sudah jadi masalah. Suami ingin ayo cepat dikit. Istri tidak bisa karena memang setelannya ya ya girnya itu cuma sampai dua gitu kan. Enggak bisa di rodanya itu cepat berputar. Nah, itu bisa jadi masalah seperti itu nah jadi masakohnya itu banyak sekali ya masakoh artinya kesusahan-kesusahan yang tidak hanya yang bersifat yang bersifat materi tetapi juga terkait dengan sikap perilaku tutur kata kita ya tutur kata kita ya nah jadi itu diantara bentuk kesulitan di dalam menunaikan ibadah haji nah nah ya, tentu banyak sekali kesulitan-kesulitan lainnya apalagi dalam ibadah haji itu kan sekitar kalau sekarang 3 sampai 4 juta orang dalam satu kurun waktu dalam satu kurun waktu ya itu betapa penuhnya ya kota Makkah ya didatangi oleh uh, umat Islam dari seluruh penjuru dunia nah itu jadi masyakohnya Ya, Wafihi masak eh, masakoh dan di dalam pelaksanaan haji itu ada ada masakoh ada kesulitan kesulitan walaupun demikian ada ada perkara-perkara tertentu di mana jamaah haji ya, dibolehkan untuk melakukan rukhsah, artinya ada keringanan ya. seperti misalkan eh, jama' haji yang sampai di kota Suci itu sakit, kemudian dirawat di rumah sakit, meskipun petugas haji di sana, petugas haji di sana, tetap, ya, misalnya waktu wukuf di arafah, jama' hajinya masih dirawat di rumah sakit. Itu akan dikeluarkan dari rumah sakit. Untuk dibawa dengan ambulan, dengan uh, apa, tempat tidur yang bisa ada atau yang tempat tidur yang ada rodanya untuk dibawa ke arafah, ya. untuk wukuf dalam keadaan sakit dalam keadaan tidur di atas di atas tempat tidur dari rumah sakit itu tetap ya. al, al hajju arafah haji itu adalah arafah jadi meskipun dalam keadaan dirawat di rumah sakit petugas kesehatan akan membawa yang sakit itu untuk wukuf di Arafah. Meskipun tidak wukufnya tidak selama orang yang sehat. Begitu. Dan semua biaya sakitnya ditanggung semua oleh pemerintah pemerintah Saudi. Kalaupun ada yang harus operasi jantung misalnya, semuanya bebas biaya. Semuanya ditanggung oleh pemerintah Kerajaan Saudi Arabia. Itu khidmahnya ya eh pemerintah Saudi untuk melayani jemaah haji. Nah, jadi dalam keadaan yang seperti itu pun ya yang wajib tetap mendapatkan uh, rukhsah. Jadi kesulitannya bisa tertangani. Atau misalnya ketika melempar jumrah 11, 12, 13 pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah ada misalnya tidak mampu karena sakit bisa dibadalkan. Itu diantara ya kesulitan yang bisa diatasi dengan mengganti atau membadalkan kalau sallallahu liwju bihil istitaa ah, maka disyaratkan Allah mensyaratkan bagi para jemaah haji itu untuk ya yang wajib diwajibkan bagi yang istitaa ah, yang mampu ya yang mampu istitaa ah di sini sekarang pemerintah kita, pemerintah kita, isti ah sekarang, tidak hanya mampu secara badan, fisik. Tidak hanya mampu secara biaya. Pembiayaannya misalnya lunas untuk ibadah haji. Tidak hanya itu. Sekarang isti ah itu diperluas, yaitu menyangkut kesehatan. Ya, jadi jama' haji itu akan diperiksa kesehatannya, medical check up seluruhnya, ya, jasmani dan rohaninya diperiksa. Ya, nanti yang rohaninya diperiksa dari mulai eh, apa disorientasi waktu, disorientasi tempat itu yang yang sifatnya non -fisik, non fisik, yang psikis itu nanti. Ya, nanti dites misalnya ingatannya dites mengalami amnesia uh, mengalami demensia atau tidak dan seterusnya itu ada tesnya. Kemudian juga di, uh, diperiksa juga itu, kemudian diperiksa kesehatannya jelas, fisiknya. Ya, apakah dari mulai periksa darah, periksa, periksa, diperiksa air seni intinya di semua dicek up. Nah, itu sebagai syarat untuk istithaah oleh pemerintah kita. Jadi yang lulus tes kesehatan ini nanti ada surat keterangannya, surat keterangannya ya, surat istitoah untuk pergi haji nanti dikeluarkan suratnya boleh pergi haji nanti yang tidak lulus kesehatan ya ditunda ya, untuk kemudian menjadi sehat. Ya. Nah itu terkait istitoah. Fa al-istita'atu taqunu bilmal, istita'ah itu dalam hal kemampuan harta, wa taqunu bilbadan, kemampuan secara fisik. Fa man bi badanihi wa indahu malun, apabila seseorang itu mampu secara fisik tetapi dia tidak memiliki uang atau harta, fa 'alaihi hajju, maka tidak ada kewajiban bagi dia untuk berhaji. Nah, enak kan syariat kita itu? Ya. Secara fisik bisa mampu tapi tidak punya tidak punya harta untuk pergi haji ya? ya ya sudah tidak artinya di luar kewajiban artinya tidak wajib ya tapi tetap niat ingin haji harus ada tidak boleh usah kan tidak kuat tidak punya kewajiban haji tapi niat untuk pergi haji ada kenapa bisa saja mungkin saja dia tidak punya harta untuk pergi haji tapi dia bisa jadi haji Abidin atas biaya dinas Abidin, gitu, ya kan? Uh, uh, Nurdin menurut dinas. Ya, jadi bisa saja itu. Ya, namanya apa? Uh, orang berhaji. Artinya niat dan bahkan kita, ya kalau bisa terus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk dimudahkan berangkat haji. Ya, nah jangan sampai kendor doanya. Terus berdoa agar dimudahkan untuk bisa menunaikan haji. Kenapa? Ya, banyak peristiwa, banyak kejadian orang pergi haji secara eh, harta dia tidak mampu, tetapi dia bisa berangkat haji. Kenapa? Dengan cara Allah menggerakkan hati hambanya yang lain untuk membantu orang tersebut sehingga orang itu bisa pergi berangkat haji tanpa dia duga duga ya, tahun berapa itu saya pernah baca artikelnya ya, orang Madura ingin berangkat haji ya, karena semangatnya ingin berangkat haji masuk menyelinap Ya. Bandara Udara Juanda Surabaya. Entah lewat mana, pokoknya menyelinap masuk lewat paker atau nerobos sampai akhirnya dia masuk ke tempat roda pesawat. Qadarullah sampai Jeddah selamat. Sembunyi roda pesawat kan kalau udah naik, dia masukkan rodanya. Nah, dia masuk di situ tuh. Nyelip di situ. Gitu. Sampai pesawat turun di Jeddah, dia ikut turun selamat, tapi tertangkap petugas. Akhirnya dideportasi kembali lagi ke Indonesia. Nah. Namanya musim haji, peristiwa seperti itu kan banyak wartawan. Nah, wartawan tidak tidak apa? Tidak melewatkan berita. Ini orang kok sampai masuk ke tempat pesawat, tempat roda pesawat bisa meninggal dunia itu sangat membahayakan sekali, itu. Nah, akhirnya dimuat di harian Jawa Pos sampai berapa ketiga kali atau tiga tiga hari itu terus beruntun kisahnya itu. Nah Tahun depannya dia berangkat Haji resmi. Diberangkatkan oleh ya, pemilik Jawa Pos Pak Dahlan Iskan Nah itu yang saya maksudkan Allah menggerakkan hati hambanya yang lain Untuk kemudian memberangkatkan Fulan pergi haji Jadi kita jangan pesimis dulu Wah saya orang miskin Gak akan mungkin bisa berangkat haji Belum tentu ya Belum tentu ya, Banyak kisah-kisah Yang secara finansial Secara finansial orang ini tidak mampu Untuk berhaji Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala ya, Allah subhanahu wa ta'ala ya, Menggerakkan hati hamba-hambanya Untuk menolong hambanya ya, Yang satu itu Untuk kemudian bisa berangkat Haji nah Ini pentingnya kita Selalu berdoa pentingnya kita selalu meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, rezeki itu Allah yang mengatur. Tiba-tiba ya, tanah kita ada yang nawar untuk pembangunan jalan tol, bisa saja itu terjadi. Ya, Bisa saja itu terjadi. Ya, tanahnya jadi harganya luar biasa misalnya. Nah, kemudian bisa untuk berangkat haji. Yang penting kan ada niat dulu. Ya, Niat itu jangan sampai padam. Ya, niat itu jangan sampai padam karena rukun Islam yang kelima ini sebuah kewajiban. Ya, tentunya bagi yang mampu. Kalau wamani stato abimalihi, walaquin laya stati ubi badanihi. Seseorang bisa saja mampu secara harta, akan tetapi ia tidak mampu secara fisik. Nah itu tadi yang disebut dengan istri ah Dalam bentuk ya, Dalam bentuk apa Kesehatan misalnya Atau dalam keadaan Ia sudah dalam keadaan Usia lanjut Udah sepuh sekali tenaganya Sudah tidak akan bisa untuk Menunaikan haji secara Baik Fa'innahu yuwakilu Man yahujju anhu Maka bisa diwakilkan Istilahnya haji badal Ya, istilahnya haji badal. Ya, jadi kalau mau menghajikan, bisa dengan haji badal. Walamakan al-hajj shakun wabaidal makan al-baqidil muslimin. Maka ketika haji itu adalah sesuatu yang shakun, sesuatu yang menimbulkan kesulitan, kesusahan. Wabaidal makan dan tempatnya jauh, al-baqidil ya, muslimin untuk sebahagian kaum muslimin. Ya semoga Allah memudahkannya. Wajallahu marrotan wahidatan fil umri dan menjadikan kewajiban berhaji itu hanya satu kali sepanjang usianya. Maal istitoah, ya, meskipun dia mampu, tapi hukum wajibnya hanya satu kali saja. Ya. Wamazadaan anil marrah alwahida. Ya, barang siapa yang misalnya mampu berhaji lebih dari satu kali, fa innahu Maka itu hanya haji sifatnya sunnah. Artinya haji yang pertama kewajiban berhajinya itu sudah ditunaikan. Haji-haji berikutnya kalau dia berhaji lagi itu hanya sifatnya sunnah saja. Kama fil hadis sebagaimana di dalam hadis disebutkan anna nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qol Ayyuhannas, Nabi SAW bersabda Ayyuhannas, wahai manusia Qad faradallahu alaikumul hajja Allah telah memfardukan Allah telah mewajibkan Untuk berhaji ya, Alaikum Pada atau atas diri kalian Fahujju maka hendaklah kalian berhaji rajulun, Kemudian ada seorang bertanya Kepada Nabi SAW Akul amin ya Rasulullah Apakah setiap tahun Harus setiap tahun haji itu ya, Setiap tahun dilaksanakan Fasakat Maka Nabi SAW diam Tidak menjawab Ketika diberi pertanyaan Akul amin ya Rasulullah Apakah harus dilaksanakan setiap tahun Wahai Rasulullah SAW Fasakat ya, Fasakat Maka Nabi SAW pun diam Hatta kaulah hatalatan sampai orang itu bertanya tiga kali ya. sampai tiga kali bertanya fakola Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab laukul tuna'am seandainya saya jawab ya setiap tahun la wajib untuk wajib menunaikan haji wala masih apakah engkau akan mampu Ya itu akan memberatkan tentunya Maka ya. Nabi SAW Menentukan Haji Wajibnya hanya satu kali saja Falhajju marrah Wahidah Haji satu kali saja ya. ya Segala puji hanya bagi Allah Hadha huwal fardu Ini yang fardu, ini yang wajib wa anil marrah fa maka barang siapa yang bisa berhaji berkali-kali atau haji kedua ketiga dan seterusnya maka hajinya itu tatawwu hanya sunnah saja fa arkanul islam al khamsah dan ini rukun islam yang kelima ya wal hajj haji itu diiringi dengan umrah jadi kalau orang berhaji otomatis dia melakukan umrah li'anna fi ba'dir riwayat hadith ya, karena sebagian riwayat ya, diriwayatkan uh, riwayat hadith bahwasanya Umar radhiyallahu anhu ya, pernah mengatakan wa'antah hujja wa ta'tamira ya, dan sesungguhnya berhaji dan berumrah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Umar radhiyallahu anhu, artinya berhaji dan berumrah Wal umratu tusama al-hajj, al-hajjul asghar. Ya, umrah itu disebut juga dengan haji kecil. Ya. Haji kecil. Ya. Tidak tahu cara menulis gelar hajinya bagaimana kalau haji kecil? H K gitu ya. Kan kalau haji haji besar ditulisnya misalnya ya, ya misalnya profesor Doktor, H. Kan itu untuk menunjukkan haji. Sebetulnya tidak tidak boleh ya Atau tidak perlulah dituliskan H-nya itu ya, Karena itu kan rukun Islam yang kelima ya. Rukun Islam pertamanya tidak ditulis S misalnya Sahadat ya, Rukun Islam yang keduanya juga tidak ditulis S juga gitu ya, Nanti gelarnya terlalu banyak Kalau ditulis semua ya. S, S, S, P, Z, H Nah itu Terlalu banyak gelarnya ditulis. Nah ini terkait haji. Ya. Ya. Di antara bentuk hikmah lainnya, ya, berhaji, ya, yaitu bahwasannya, haji itu adalah Ibadah yang hanya ditunaikan Untuk Allah subhanahu wa ta'ala saja ya, Berhaji itu adalah Satu bentuk ibadah Yang ditunaikan Hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala ya. Sebagaimana disebutkan di dalam Ayat Walillahi ala nasi hijjul baiti Manista to'a ilahi Sabila Tadi ayat tadi, potongan tadi Walillahi ala nasi Dan hanya bagi Allah ya. Hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala ya. ya. Manusia menunaikan haji ke baitullah Apabila ia mampu Menunaikannya Kemudian dalam surat Al-Baqarah Ayat 196 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wa'atimmu alhajja wal'umrata lillahi Dan sempurnakanlah haji dan umrah Lillahi hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala Artinya bahwasannya seseorang Menunaikan haji itu diperuntukkan hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang menunaikan ibadah haji, hikmahnya memperkuat ya, memperkuat keimanan, memperkuat tauhid yang ada pada dirinya. Kita perhatikan saja ketika seseorang bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaikallah la syarika lakallabbaik itu sudah mengandung kalimat Tauhid. Ya. Aku penuhi panggilanmu, Ya Allah. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu. La syarikalat. Tidak ada sekutu bagimu. Itu sudah menunjukkan bahwasannya seseorang yang berhaji. Atau seseorang yang menunaikan umrah. Itu dididik untuk senantiasa bertauhid. Untuk senantiasa di dalam dirinya Menjadi insan-insan yang bertauhid. Yang senantiasa mengesakkan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu hikmah yang terbesar. Kenapa demikian? Hikmah yang terbesar adalah seseorang menjadi orang yang bertauhid. Kenapa? Karena dengan tauhid itulah yang akan menjadi sebab keselamatan ia. Keselamatan orang yang berhaji itu untuk selamat di dunia dan di akhirat Di dunia Ia tidak terjatuh kepada amalan-amalan syirkiyat Kesyirikan Di akhirat Dia menjadi Orang yang bertauhid Andai Ini andai Naudzubillah. Seorang yang bertauhid Ketika di dunia Melaksanakan Atau melakukan kemaksiatan maka dirinya orang yang beriman yang bertauhid ini tahta masyiatillah dia dibawa kehendak Allah kalau Allah menghendaki ya kemaksiatannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala maka mukmin yang bertauhid ini masuk jannah tapi kalau Allah menghendaki kemaksiatannya di dibalas dulu dengan masuk neraka misalnya maka orang yang bertauhid tidak akan kekal di neraka ya. Meskipun masuk ke neraka dulu Tapi dia akan mendapatkan syafaat ya. Orang yang bertauhid akan mendapatkan syafaat Dari Rasulullah SAW Untuk kemudian Dia masuk ke dalam jannah Berbeda dengan orang yang Ahlu syir Bukan ahlu tauhid Misalnya seseorang melakukan kesyirikan Maka Orang yang dalam keadaan kes, me, apa, meninggal dalam keadaan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu Wataala, ia akan kekal di dalam neraka, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wataala. Dalam ayat disebutkan Innaulaha ya. la yag Innaulaha la yag firu bih roka bi wa yag firu maduna dalika. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan, dan Allah akan mengampuni dosa yang selainnya bagi bagi orang yang Allah kehendaki Itu artinya apa? Ya. Orang berhaji artinya dia akan memurnikan ya. Peribadahan itu hanya untuk Allah saja Artinya dia menjadi orang yang bertauhid Nah orang yang bertauhid inilah Yang akan mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat Itu hikmah yang sangat besar dari berhaji Maka ya, orang yang berhaji dia berupaya untuk senantiasa mengikhlaskan ibadahnya itu hanya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena apa? Godaannya besar untuk kemudian niatnya jadi melenceng. Itu godaannya besar. Ya, sebelum haji godaannya udah besar. Apa godaannya? Wah ini harus diramaikan ini supaya orang-orang tahu. Nah kan? Harus nyembelih sapi ya ada di daerah tertentu orang mau haji itu nyembelih sapi untuk makan-makan ya niatnya kalau niatnya untuk bersyukur dan ya bagus lah tapi khawatir niatnya ini kemudian melenceng supaya orang-orang tahu nih saya mau pergi haji udah niatnya udah salah ya, itu sebelum haji ketika haji juga niatnya bisa berubah. Ya, Oh ini mumpung di depan Ka'bah nih Ayo selfie dulu, selfie nah, Ini potret, potret, potret nah, Sebarkan, sebarkan Lihat, oh Fulan, oh Fulan haji ya Wah itu Ingin dapat pujian Ria ya, Ria itu adalah Syirgul Asgor Itu ujian itu Ya Jangan dikira ujiannya gak luar biasa Setelah hajinya Wah Ya Pak RT, oh saya mau tanda tangan. Loh, ini kok nggak pakai H ini? Saya ini pergi haji biayanya mahal. Tulis H-nya, H. Ya, misalnya, gitu. Kan itu godaannya itu sangat besar. Ya, sebelum berangkat hajinya sudah digoda begitu. Ya. Setengah ketika berhajinya juga digoda dengan selfie dan lain sebagainya. Setelah berhajinya pun ya akan di, digoda juga, ya, itu setan memang untuk menjatuhkan agar amalan kita ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Naudzubillah. Nah, jadi benar-benar lillahi karena Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau seseorang menunaikan ibadah itu lillahi maka dia mendapatkan sesuatu yang sangat besar. Ya, itu diantara hikmah. Memperkuat tauhid kita Di antara hikmah berhaji itu Yaitu memperkuat tauhid kita Kemudian ya, Berhaji Hikmah lainnya adalah Menjadikan diri kita Menjadi hamba yang semakin taat Kepada tuntunan Nabi S.A.W Bagaimana tidak Orang berhaji harus mengikuti tuntunan ya, yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa Ya sebagaimana dalam hadis yang sahih, dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda khudzu anni manasikakum. Khudzu anni ambillah oleh kalian dariku manasikakum, manasik haji kalian. Ya manasik umrohnya, manasik hajinya, ambil oleh kalian apa yang dariku. artinya apa? apa yang dikerjakan oleh Nabi saw kerjakan, ya kerjakan. Nah, itu dalam berhaji. Ya, jangan sampai kemudian ditakut-takuti. jamaah haji itu kan sering ditakut-takuti manasik yang dituntunkan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melempar jumrah tanggal 11 12 13 waktunya itu setelah matahari zawal artinya matahari ter tergelincir Masuk waktu duhur melemparnya itu dimulainya dari waktu itu tapi kemudian jemaah hajinya kadang ditakut-takuti nanti penuh nanti penuh berdesak-desakan udah sekarang aja pagi-pagi nih habis subuh mungkin kosong di sana. Artinya apa? Jamaah haji ditakut-takuti. Bayangkan. Kalau yang polos-polos saja -polos kan banyak tuh jamaah haji tuh dari desa-desa yang belum pernah Jamarot tuh seperti apa tempat melempar apa melempar jumroh itu tempatnya seperti apa itu kan belum pernah tahu. Nah pembimbingnya nakut-nakuti Ini yang kadang-kadang ditemui oleh kita seperti itu Akhirnya apa? Akhirnya melempar jumrah di luar waktu yang sudah dicontohkan oleh Nabi S.A.W Kan sayang ini ibadah seperti itu nah ya Jadi dengan berhaji kita dididik untuk cinta kepada apa yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berusaha hidup ini sesuai dengan tuntunan nabi sallallahu alaihi wa ala ali wasallam. Nah, padahal yang namanya jamarot itu kan lima lantai. Nah, seperti hotel lima lantai. Ya. Dan petugas di sana tidak bodoh. Ya, maksudnya tidak bodoh itu ya tidak tidak lalai. Kalau sudah penuh terus aja misalnya di diarahkan ke tempat penuh itu tidak petugas di sana sudah punya perhitungan ya misalnya nih dari jamarat itu kan lima lantai lantai pertama jamaah rombongan pertama datang sud diarahkannya ke lantai bawah nah setiap lantai itu ada petugasnya dilihat full misalnya full penuh itu pagarnya itu langsung Ditutup ceret Yang lantai satu ini langsung tutup portal ya Jamaah yang mengalir ini Yang banyak itu mengalir Langsung mengarah ke lantai berikutnya Otomatis dengan tanpa harus oi, oi, Naik ke lantai berikutnya Tidak perlu Itu otomatis jalan sendiri Karena apa? Karena lantai dasar sudah ditutup Tidak mungkin masuk ke situ Jadi tidak mungkin berdesak-desakan Ya. Kalau mau ber, kalau misalnya ada berdesak-desakan itu oknum. Karena dia nyikut sini, nyikut sana, ingin joget aja di tengah itu. Tapi secara umum petugas sudah memprediksi. Ini sudah full, ini sudah penuh, tutup. Nanti yang lantai berikutnya juga penuh, tutup. Portalnya nutup. Ini jamaah yang ngalir terus, ngalir terus ini. Naik ke lantai berikutnya dengan tanpa sadar sudah diarahkan, nanti lantai tiga penuh, misalnya, tutup lagi portalnya, nanti langsung ke lantai empat, otomatis yang belakang-belakang itu ke lantai empat, lantai lima, nanti penuh, kan ini sudah kosong nih, lantai bawahnya kosong, buka lagi lantai dasarnya, buka lagi, masuk lagi ke sini, terus, ada petugasnya yang seperti itu ya setelah melempar jumroh itu jumroh, misalnya melempar jumroh ulah, itu kan kita disunahkan berdoa, set kita maju agak ke depan terus berdoa menghadap Ka'bah Ka sambil apa angkat tangan menengadahkan telapak tangan kita berdoa menghadap Ka'bah. Ka itu petugas kalau berdoanya sudah agak lama sedikit, petugasnya itu langsung mendekat. Petugasnya itu bergandengan tangan ya. Me, tidak mendorong kita, tapi udah kita akan dibawa ini oleh petugas. Jadi akhirnya sudah selesai. Itu dalam rangka untuk tidak kemudian berdesak-desakan. Itu ada petugasnya masing-masing. Luar biasa. Ya, belum nanti pengawasan dari udara. Helikopternya itu, wah muter terus. Ada saja orang menunggu. Nanti sebentar, nunggu. Nih, nunggu. Ada berapa orang? Nunggu, bergerombol. Itu dari udara sudah kelihatan. Nanti datang petugas. Ya haji, haji. Ya. tarik bergerak, terus, terus, maju. jangan Jangan diam itu petugasnya. Jadi, wah, nggak nggak terbayangkan kalau pembimbing haji mengatakan nanti berdesak-desakan, nanti, wah. Ya. Kecuali kalau ada yang nekat error seperti jamaah haji Syiah Iran, sudah tidak boleh melawan arus, mereka masuk ke jalan yang sebenarnya tidak boleh dilalui, harusnya memutar, dia masuk, masuk tabrakan. Nah, ini yang seperti ini yang. Kalau seperti ini memang jemaah hajinya emang kurang ajar, gitu kan? Nah, sehingga bertabrakan. Nah, nah, seperti itu. Tapi secara umum alurnya alur masa orang jemaah haji ini sudah diatur sedemikian rupa. Nah, kadang-kadang pembimbing haji yang tidak bertanggung jawab, yang ingin cepat selesai saja itu menakut-nakuti. Sekarang aja, sekarang nanti kalau siang penuh penuh bagaimana ya, lima lantai itu bukan bukan tempat yang sempit kan begitu nah itu diantaranya ketika kita menunaikan haji itu ya, berusaha untuk menetapi sesuai dengan sunnah Nabi saw ya seperti misalnya tidur di musdalifah dengan tanpa ada tenda dengan tanpa ada apa karena memang demikian Nabi saw mengerjakannya ya seperti itu Nabi mengerjakannya tidur di alam terbuka ya nah seperti itu jadi kita berusaha untuk bisa mengikuti apa yang dituntunkan oleh Rasulullah saw Umar Imam Khotob radhiyallahu anhu yang pernah mengatakan, ya, ketika ia mencium Hajar Aswad, kata Umar, engkau ini batu yang tidak akan bisa memudaratkan, tidak akan bisa menimbulkan bahaya, tidak akan bisa juga memberi manfaat ya, kepada Hajar Aswad. Engkau hanya sebuah batu tapi karena saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium maka saya pun mencium engkau. Artinya apa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melaksanakan sesuatu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Artinya Umar ingin ittiba'ur rasul, mengikuti ya mengikuti apa yang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu hikmah seorang yang menunaikan haji, ia menanamkan pada dirinya untuk senantiasa ya, taat, patuh, ya, menghidupkan apa yang dituntunkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa sebabnya? Apa akibatnya dari orang yang Mengikuti senantiasa mengikuti petunjukan Nabi saw. Apa akibatnya? Akibatnya sebagaimana disebutkan di dalam ayat. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Qul inkuntum tahibunallah fatabi'uni yohbi'kumullah wa yafirlakum zunnubakum wallahu gafurur rahim". Katakanlah, inkuntum tahibunallah. Jika kalian mencintai Allah. Fattabi'uni, ya, maka ikutilah saya Ikuti Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, Apa akibatnya seseorang yang Ittiba'ul rasul Apa akibatnya Yuhbibkumullah, Allah akan Mencintai kalian ya, Kalau seorang hamba sudah Dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Coba apa yang terjadi ya. Hamba itu minta, ya Allah saya minta ini Dikasih, ya Allah Saya minta ini, diberi kalau hamba itu sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak hanya itu kalau hamba ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala Allah memanggil malaikat ya di alam malaikat sana Allah panggil malaikat beritahu Allah memberitahu kepada malaikat saya mencintai fulan umumkan ke penduduk langit dan bumi malaikat itu kemudian mengumpulkan Mengumumkan kepada penduduk langit dan penduduk bumi bahwasanya Allah mencintai fulan maka penduduk langit pun mencintai fulan, penduduk bumi pun mencintai fulan, luar biasa. Dengan, dengan cara bagaimana supaya dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara itibā'ul Rasul, mengikuti Rasul, mengikuti tuntunan Rasul sallallahu alaihi wa alaihi wasallam itu yang pertama. yang kedua yakfir lakum dunu orang yang mengikuti tuntunan rasul saw yakfir lakum dunu dosa dosanya akan diampuni oleh allah subhanahu wataala ya, jadi orang yang berhaji dengan ittibaul rasul berusaha mengikuti tuntunan rasul saw maka ya ia akan selesai haji ia akan seperti or Seperti bayi yang baru lahir Baru keluar dari perut ibunya Kan di dalam hadis seperti itu Kenapa? Lebur semua dosanya Itu hikmah yang sangat ya, ya, Perlu untuk ingin dijadikan sebagai target Untuk menjangkau ya, Untuk dijangkau oleh setiap jamaah haji ya, Itu hikmah yang sangat besar sehingga mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan menunaikan perkara-perkara yang ditaati atau perkara-perkara yang kita semestinya mengikuti dan menaati apa yang dicontohkan oleh Rasul salallahu alaihi wa ala alihi wa Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Kita cedak dulu untuk istirahat. Coffee break sekitar seperempat jam. Sekarang jam 12, mungkin jam 12 kurang seperempat, nanti kita kembali lagi ke majlis ini. Untuk pembahasan berikutnya, yaitu hikmah kurban. Wallahu'alam bisawab, subhanakallah mawabihamdik, ashadu ala ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wassalallahu ala nabihina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. والحمد لله رب العالمين.